Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini emang segede gini Ngomongnya Baik jamaah Salat zuhur Ini pertemuan kita yang ketiga Yang pertama kita udah bahas Bahwa Islam bisa dibagi menjadi tiga Kajiannya Yang kajian pertama namanya kajian Anak ingat? Kajian pertama namanya Akidah, akidah kita bicara tentang iman, murtad, musyrik, kafir, munafik Kajian kedua namanya kajian syariah Kita bicara tentang halal, haram, makruh, wajib, sunnah Benar gak? Kajian ketiga namanya kajian akhlak Akhlak kita ngomongnya Mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang terbaik Itu yang kita kaji pada kajian pertama Kajian kedua kita udah bahas, masih dalam kajian pertama kita udah bahas bahwa syariah adalah hukum yang ada di Quran dan di hadis, benar ya? Sedangkan fikih adalah tafsiran para ulama atas syariah Udah kita bahas juga waktu itu benar kan? Masih ingat kan? Fikih bisa dibagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalat. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Peki ibadah itu hukum asalnya semuanya tidak boleh kecuali yang ada dalilnya. Sehingga kalau ibadah tidak boleh kreatif, tidak boleh inovatif. Setiap kreativitas dan ibadah di setiap kreativitas dan inovasi dalam ibadah namanya bid'ah. Kalau bid'ah sesat sesat neraka, benar tak? Tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau hukum asal mu'amalat. hukum asalnya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Paham ya, paham ya? Pertemuan kedua, kita sudah bahas apa-apa aja yang dilarang. Ada tujuh cuman eh salah, ada dua cuman. Haram zatnya dan haram selain zatnya, ya kan? Ya kan? Yang haram selain yang haram zatnya ada berapa? Empat Anda enggak hadir ya, absen waktu itu ya. Babi, Darah khamar, bangkai, benar enggak? Sedangkan haram selain zatnya ada Tujuh Lupa ya lupa. Iya, gua 7 deh. Tanya yang hadir waktu itu benar ya? Nah, habis itu di akhir pertemuan kedua, waktu itu kita bahas bahwa di dalam Islam itu untuk melaksanakan ekonomi, kegiatan ekonomi kita ada tiga tahapan. Yang pertamanya takhalli, ingat ya ingat ya, takhalli tinggalkan semua yang haram-haram, benar enggak? Yang kedua, tahalli Isi dengan yang baik-baik Yang ketiga, tajalli Tajalli ini adalah akhlak yang baik Belum nyambung ya, belum nyambung ya Ntar yang gak hadir, tanya yang hadir ya Yang kita mau bahas pada siang hari ini Selama 30 menit, eh selama 17 menit Adalah yang nomor dua Tahalli Tahkolli artinya Dalam sifat manusia tahkolli artinya Kita hidup harus jujur Hanya dengan kejujuranlah Kita bisa hidup selamat di dunia dan di akhirat Harus jujur Jujur pertama kepada Allah Bahasa Arabnya Sintiq Jujur kedua kepada manusia Bahasa Arabnya amanah Udah kita bahas Sekarang kita masuk yang kedua, tahalli. Tahalli apa isi dengan yang baik-baik. Dalam bahasa sifat manusia ini artinya kita hidup harus cerdas. Hidup ju jujur aja kagak cukup. Ente hidup kalau jujur tapi bego. <tuh> ha bagaimana coba? Jujur tapi bego. Ente selamat tapi hidup ente susah. Tahu nggak bapak? Jadi kita harus jujur dan cerdas Ini yang kita mau bahas sekarang 17 menit kita mau bahas yang cerdas Bagaimana hidup itu harus cerdas okay. Ketika Rasulullah SAW di Madinah Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ini kami dagang untungnya kecil Kalau orang Yahudi dagang untungnya gede katanya Maka Rasul terkejut, bagaimana caranya orang Yahudi bisa untungnya gede, ente untungnya kecil kata Rasul. Karena kami berdagang mengikuti cara mau berdagang ya Rasul. Rasul tambah kaget lagi lah. Kok bisa begitu? Iya, karena kami kalau dagang jujur. Kami kalau dagang tidak mengurangi timbangan, sedangkan orang Yahudi kalau dagang curang, ngurangin timbangan. Sehingga mereka untungnya gede, kami untungnya kecil. Rasul ketika mendapat jawaban ini dari sahabat, apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, caramu berdagang salah. Maukah engkau kuberitahu bagaimana cara berdagang yang benar? Ada yang tahu? Apa kelanjutan jawaban Rasul? Guacang. Tuju tangan. Yang tahu jawaban Rasul? Guacang. Ya. Yeah. gocap buat ente gocap emang ini udah bahas minggu lalu belum kan kok tahu? apa kata Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan kalau dagang jangan dikurangin nggak berkah kalau dagang ditambahin ini sahabat kagak banyak tanya lagi dia pulang mulai besok dia kalau dagang selalu nambahin Walhasil hasil apa dalam tempo 2 tahun dominasi ekonomi orang-orang Yahudi di pasar Madinah dapat dikalahkan oleh para pedagang Islam apa hasilnya? 2 yang pertama orang ngomong dari mulut ke mulut kalau belanja di tempat orang Islam aja 1 kilonya berat kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya enteng kalau tempat orang Islam 1 kilonya banyak kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya dikit tadinya beda antara 1 kilo sama 9 on nggak berasa Ketika ditambahin bedanya antara 1,1 kilo sama 9 on berasa. Ini rahasia yang pertama. Udah jangan belajar disuruhlah, belajar sini aja. Ini enak nih bener ga? Yang kedua rahasianya apa? Karena tiap kali dia jualan dia nambahin, berarti tiap kali jualan dia sodako, bener ga? Bener ga? Kalau sodako kata Rasul, ini akan mengundang pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah melipat gandakan uang yang kita sedekahkan. Oh bener ya. Paham eh cerdas. Suatu saat Rasul datang lagi ke Madinah. Bilal, sahabat Rasul ini, bagian tukang muaazin Bilal Bilal. Beliau ini punya satu sak satu kilo dah bahasa Indonesia nya biar gampang, bener gak? Nanti satu sak ntar banyak lagi sak Bukan satu sak satu karung bukan? Satu kilo dah, satu kilo korma yang kualitas bagus mau ditukerin sama dua kilo korma yang kualitas jelek masuk akal dong, masuk akal dong ngerti gak sih? Belum belum, belum nyambung ya, belum nyambung ya. Misalnya NT apa? ya Pertamax Plus NT mutukerin sama premium dah, gitu, nggak ngerti gak, mulai ngerti gak? sama-sama bensin sama-sama bensin, tapi ini pertama plus ini premium, gitu. jadi ini satu kilo korma yang bagus mau ditukarin sama dua kilo korma yang jelek ketika Rasulullah SAW mengetahui transaksi kayak gitu Rasulullah SAW berkata, lak lak lak haram berat Rasul maukah engkau aku beritahu bagaimana cara yang benar? ada yang tahu jawaban Rasul berikutnya? baca. Kalau dituker satu kilo korma yang baik dengan dua kilo korma yang buruk, hukumnya haram, namanya riba. Tapi Rasul itu kalau melarang bukan cuma ngelarang. tapi ngasih jalan keluarnya. Ada yang tahu kelanjutan hadis tersebut? Gocap, gocap. Ada yang tahu? Yes. gue cap buat ente ente kok tau udah ngikut pengajian di mana? apa kata Rasulullah s.a.w dia bilang jualah korma yang bagus itu dapatkan dirham dari penjualannya kemudian belilah korma yang buruk itu dengan uangmu dengan dirhammu ngerti gak? gak? kalau ditukar gitu aja nggak bisa nggak bisa Tidak boleh Pertukaran barang sejenis Tidak boleh Karena dalam Islam kalau pertukaran barang sejenis harus memenuhi tiga kriteria Mislemi mislin Sawaan bisawain Yadan biyadin Mislemi mislin Itu bahasa Arabnya semisal. Jadi kualitasnya harus sama Yang kedua Sawaan bisawain Kuantitasnya harus sama Yang ketiga Yadan biyadin Harus pada saat yang sama, sehingga nggak boleh ada kelebihan. Jadi nggak boleh tuh kalau udah mau Lebaran tuh mau Lebaran tuh dekat lebak bulus tuh orang nukerin duit tuh 100.000 ribu ditukerin sama uang receh, tapi total totalnya bukan seratus ribu sembilan puluh lima ribu namanya nggak boleh nggak boleh, nggak eh? boleh. Udah kita kasih tahu sama BI waktu itu udah kita kasih tahu. ente inilah pasang mobil kas keliling dimana-mana bener gak biar orang antri tuker duit gitu nggak boleh yang bagian jual-jual gak boleh, masa 100 ribu kerja jadi 95 ribu dari mana ilmunya bener gak rupiah-rupiah juga bener gak gak boleh eh, jadi harus cerdas kita kalau ngelarang dalam ilmu ya eh, kalau kita ngelarang orang dalam melakukan sesuatu, kasih solusinya jangan cuma larang-larang doang Harum, harum, harum, harum Harum itu sebenarnya? Orang bingung, benar gak? Ini harum, itu harum Ini harum, itu harum Apa Pening kita hidup kita, benar gak? Ketika zamannya Umar bin Khattab Waktu itu Terjadi kekeringan panjang Kekeringan panjang Sehingga orang gagal panen Gak ada, gak ada panen Barang langka. Wu saya sudah mesti kabur nih. Ntar lagi ya terakhir ya terakhir. Ntar saya sebelum yang satu kabur dua nih ada rapat lagi. Apa tadi itu? Ah, Umar bin Khattab bener gal. Karena barang langka gagal panen harga harga kan naik bener gal. Harga harga naik. Maka para sahabat datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mu'minin. Ini harga-harga naik katanya Udah ente keluarin aja lah peraturan Harga nggak boleh naik katanya Pakai peraturan gitu Harga paling tinggi sekian Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau katakan bukan begitu caranya Ada yang tahu caranya? Apa kelanjutan kisah ini Tentang Umar bin Khattab? Ente nunggu keluar duit dulu Luar duit <laughs> Umar bin Khattab tidak menentukan harganya berapa tapi Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin Ash yang waktu itu menjadi gubernur di Mesir untuk mengimpor gandum dari Mesir. Ketika gandum diimpor dari Mesir sampai Madinah, maka harga-harga kembali turun karena yang tadinya gandum enggak ada karena gagal panen, maka dibawa gandum dari Mesir. Cerdas. masih zamannya Umar bin Khattab waktu itu para pedagang muslim baru pulang dari negeri Syam baru habis dagang, untungnya gede banget itu duit dibawa pakai pakai ontak tuh, kiri kanan tuh wow pokoknya lagi bawa lagi banyak-banyaknya duit dah sehingga waktu itu dia Madinah tiba-tiba pasokan uang jadi melonjak, ngerti gak? karena tau-tau bawa pakai ontak datang ramai-ramai bawa duit Bayangin nggak sih duit masuk Madinah rame-rame itu bininya itu anaknya yang udah kagak ketemu bapaknya tiga bulan kan ketemu wah oh, dedi dedi ayah apa gitu Abi apalah, terserah benar nggak benar nggak udah deh itu pada belanja walhasil ada tiga komoditi di Madinah yang harganya melonjak karena apa karena tiba-tiba ada pasokan uang masuk yang banyak ke Madinah sehingga terjadi apa yang kita sebut impulsive buying nanti kalau baru dapat thr tuh pengennya belanja apakah enggak? belanja kan kalau dapat baru gaji pengennya belanja enggak? enggak eh? bayar utang eh? <tuh -tuh> <tuh -tuh> well hasil itu harga-harga pada yang naik di Madinah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ada yang tahu Ada yang tahu? ada yang tau Susah ya Makanya kasih susah Omar bin Khattab mengatakan Aku suspend Transaksi atas tiga barang tersebut Selama tiga hari nggak boleh ada transaksi barang itu selama tiga hari Kalau di bursa efek tuh disuspen tuh Karena orang belanja bukan karena rasional, tapi orang belanja karena, Benar gak? Kayak batu akik tuh, beli beli beli, pokoknya akik akik, wah, wow, Kayak dulu bunga apa daun apa tuh namanya daun yang mahal mahal itu benar gak? Jadi orang beli bukan karena kebutuhannya, tapi karena, uh, gitu loh. Jadi apa sih yang orang bilang? Aku larang, aku hentikan transaksi tiga komoditi tersebut selama tiga hari. Oh jadi orang udah mulai calm down lagi, udah mulai normal lagi otaknya, baru boleh transaksi. Calm Nggak cukup cuma jujur kalau hidup, tapi juga harus cerdas. Yang terakhir, nih jawablah, sayang ini udah keluar keluar dari dompet gini kalau masuk lagi nggak enak banget nih, dompet udah gue masukin nih. Hah? Zamannya Ali bin Abi Talib, cepet yang bisa jawab cepet. Di zamannya Syaikh Ali bin Abi Talib ada suatu orang kakek-akek, kara, kagak ada sanak saudaranya lagi dia tinggal sama pembantunya namanya si A dah, gampangannya A namanya dah karena makin lama makin tua makin gak bisa ngurus akhirnya dia bilang, udah deh rekrut satu orang lagi dah ini kerjaan nanti ditambah banyak katanya, rekrut satu orang lagi si B Tambah lama tambah tua Tambah gak bisa apa-apa lagi Rekrut seorang lagi namanya Sisek Sekarang pembantunya ada berapa orang? Tiga Pertanyaannya bukan itu tapi Cepek Pas dia udah mau meninggal Namanya juga ajal bener gak? Pas udah mau meninggal akhirnya dipanggil Cangal cangal cangal cangal Bener gak? A B C datang semua Wahai para pembantuku Karena engkau selama ini setelah membantuku Membantu hidupku Maka kalau nanti aku meninggal dunia katanya, maka bagilah bagi kalian bertiga onta-ontaku itu yang jumlahnya sebelas ekor. Berapa ontanya? Sebelas. Engkau A, karena engkau sudah lama kerjainanku, maka engkau berhak atas sepertiga dari seluruh jumlah onta-ontaku itu. si B si B si B si B eh si B seper tiga dan engkau A karena engkau telah lebih lama bekerja daripada si B maka engkau berhak satu ekor lebih banyak daripada bagiannya si B dan engkau C karena engkau yang paling baru bekerja denganku engkau berhak separo dari bagiannya si B ontaknya ada berapa? 11 si B dapat berapa? 1 3 dari jumlah ontak si A dapat 1 ekor lebih banyak daripada jumlah yang dimiliki oleh B dan si C dapat separuh dari jumlah bagiannya si B setelah dia mengatakan demikian orang ini meninggal dunia Inna lillahi Inna inna lillahi meninggal wah pak sudah meninggal sudah lah eh bagi-bagi dah bagi dah ok gimana gimana caranya gimana ya 11 bagi 3 Tahu di SD SDA mah nggak bisa kalau 11 bagi 3 ini bagi ma'anya itu istidak iya bingung lah karena nggak bisa tuh bingung caranya kita tanya Syed ali aja lah Kata Sayyidina Ali pinter nih, gue samperin deh, gue samperin Assalamualaikum Ali, bagus, salam ada apa ya saudara Ali, Li wah ini ada pening nih, ada persoalan bagaimana cara mencayainya ada yang tahu jawaban Sayyidina Ali ya ente ente cepat banget dengan angkat tangannya iya lima, terus empat Bagaimana? Tapi jangan kayak gitu, jawabnya udah seru, bener Caranya gitu, bener itu kayak di Samsung aja, 2, 3, 4. Bener. Bagaimana caranya? bagaimana? Sehingga nambahin satu ontak, jadi jumlahnya jadi? 12. Maka si B dapat 1 3 dari 12, yaitu 4. A dapat 1 ekor lebih banyak, berarti 5. Si C dapat setengah dari 4, yaitu 2. Jumlahnya berapa Bek? 11, tadi 12 ontaknya. pak buat ente. Ente googling di mana? Cepat banget deh, dupliging benar ya lo juga. Ada wifi sini? Dia udah 4G, udah 4G jadi cepat deh. Jadi rekan-rekan bapak ibu sekalian, rahimakallah. Ini bagian kedua pembahasan kita. dalam Islam untuk ekonomi jujur saja tidak cukup jujur harus diikuti dengan cerdas insya Allah nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas yang ketiga yaitu tajalli apa itu tajalli apa yang engkau dapatkan hendaknya sebagai engkau berikan pada orang lain wa mimma rozaknahum yufikun dan enggaknya dari sebagian harta yang kau terima, sebagian kau makan, sebagian kau berikan pada orang lain. Itu nanti bagian yang berikutnya mengenai tajald. Hari ini pembahasan mengenai tahalli yaitu hidup tidak cukup jujur, tapi hidup juga harus terdas. Billahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.